Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka hidayata wa tuqata wa 'afiyata wa rizqan halalan tayyiban. Ayhati wa hati billahi rahman nirahimakumullah. Majani hari ini Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita kemarin sampai bab haji bab haji. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah berkaitan dengan uh, bahwa ibadah haji itu baru bisa dikatakan benar, baru bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya rukun-rukunnya. Dan wajib-wajibnya Kalau tiga ini sudah dikerjakan Syarat berhukum dan wajib itu sudah dipenuhi Maka insyaallah ibadah haji itu adalah sah Kalau ingin lebih sempurna Maka ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah Ini adalah apa namanya Berkaitan dengan pelaksanaan atau tata cara haji Kemarin syarat sudah kita sebutkan Ya syaratnya tentunya harus orang Islam ya kan? Kemudian berakal Kemudian apa namanya e, Merdeka Bukan budak Kemudian Dewasa Karena anak kecil itu Belum gugur kewajiban dia haji Kalaupun anak kecil pergi haji Maka itu diterima Tapi belum gugur kewajiban dia haji. Kemudian syarat yang berikutnya adalah istitoha harus mampu. Mampu di sini ada dua, mampu dari sisi bekal dan mampu dari sisi kendaraan. Artinya kemampuan di sini ada tiga kalau secara rinci. Yang pertama adalah dia bisa biaya untuk dia pergi dan pulangnya. Kemudian biaya ketika dia berada di tanah haram dan yang ketiga adalah biaya ketika kepada keluarga yang dia tinggalkan. Ini adalah kewajiban. Tapi itu e, berkaitan dengan syarat. Adapun rukun bisa dilihat di nomor 274. Rukun di 274, yang pertama adalah ihram, memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Padang arafah Ketiga adalah tawaf. Tentunya tawaf yang dimasukkan sini adalah tawaf ifalbo. Tawaf ifalbo karena tawaf itu ada tiga ya. Ada tawaf ya, kudum. Ini yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifalbo. Ini yang rukun. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada. Dan ini adalah wajib. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Ini yang rukun. Karena tawaf itu harus diringi dengan sa'i. Jadi pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa setiap kali tawaf itu biasanya di diringi dengan sa'i. Walaupun itu umroh, walaupun itu tawaf itu adalah sunnah, tetap diringi dengan sa'i. Sa'i berlari-lari kecil antara bukit Sofa, bukit Marwa, bukit Sofa sampai bukit Marwa. Adapun yang wajib dari haji di sini ada 6 Yang pertama adalah memakai pakaian haram di mikot. Mikot itu adalah tempat apa namanya memakai pakaian haram. Yang kedua adalah wukuf di Araba sampai tenggelamnya. Kalau wukufnya sendiri adalah rukun. Adapun berdiam dari duhur sampai maghrib itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di malam uh, malam hari raya kurban di musdalifah, kemudian bermalam tiga malam di hari-hari tasrik dan melontar jumrah, kemudian memotong rambut atau memendekkan rambut ini hukumnya adalah uh, wajib. Adapun perbedaan rukun dengan wajib kalau rukun haji itu adalah batal. Dia harus mengulang tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. Kalau meninggalkan wajib itu sah hajinya, tapi dia berdosa dan harus membayar deng, harus membayar denda. Jadi sah hajinya, tapi dia membayar denda karena meninggalkan e, kewajiban haji. Adapun kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melanggar haji, artinya dan ada orang yang ketika melanggar haji itu ada kewajiban-kewajibannya. Kewajiban yang pertama itu adalah menyembelih hewan yang ini disebut dengan dam itu bagi mereka yang memilih haji tamattu dan haji qiran. Bagi yang memilih haji tamattu dan haji qiran, maka apa? Dia harus menyembelih seekor kambing itu sebagai tebusan. Karena memilih haji ini. Yang kedua adalah apa namanya? Bagi mereka yang Misalnya apa namanya melanggar e, Kalau dia berburu Berburu maka Dibayar itu sesuai dengan hewan buruan Kalau ontai dibayar dengan ontai Kalau sapi dibayar dengan sapi Kalau kambing dibayar dengan kambing Kemudian e, Apa namanya Tapi kalau misalnya itu ringan Pelanggaran itu ringan Maka nah, seperti misalnya memakai wangi-wangian itu kan pelanggaran ringan, maka itu adalah apa? Dia harus e, tiga pilihan: menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam orang miskin, satu orang miskin itu se, dua mut atau setengah shok bur e, gandum, kemudian atau yang ketiga puasa e, apa namanya tiga hari. Adapun jika pelanggaran itu besar, adapun pelanggaran haji yang besar yaitu adalah pada hubungan suami istri, maka itu harus diganti. Jadi harus dibatal dan harus diganti pada tahun-tahun yang akan datang. Adapun pelanggaran haji ini sebenarnya banyak ada syarat-syarat tawaf, ada syarat sa'i, saya kira bisa dibaca. Adapun yang tidak boleh ketika sedang haji, perkara-perkara yang tidak dibolehkan itu bisa dilihat di nomor 298. 298. Yang tidak dibolehkan ketika sedang haji, itu yang pertama adalah hewan buruan tidak boleh diusir. Tidak boleh di hewan apa namanya tidak boleh diusir kemudian tidak boleh dicabut rumput yang ada di tanah haram tanaman kecuali al-dzakhir kecuali dzakhir al artinya tanaman yang uh, tumbuh liar yang itu bisa diinjak-injak di namanya nah itu enggak uh, ada masalah tapi kalau tanaman yang ada di Saudi di tanah haram itu adalah ditanam di ini maka tidak boleh itu termasuk pelanggaran Kemudian juga tidak boleh memungut barang apa saja yang di tanah haram. Jadi ada ketinggalan jama haji, ada jam tangan, mungkin ada dompet, ada paspor, ada macam-macam ketinggalan tas. Macam-macam ketinggalan itu tidak boleh dipungut. Kecuali kita memungutnya untuk diserahkan ke keamanan. Petugas keamanan atau kita mengumumkan. Ini milik siapa ini? Itu boleh, tapi kalau dipungut, dibawa pulang maka itu tidak boleh. Maka itu adalah pak, walaupun niatnya tidak untuk mengambil, nanti saya bawa dulu ke hotel, nanti kemudian nanti akan saya uh, umumkan, nah, itu nggak boleh. Tetap harus di, dibiarkan gitu aja. Maka barang itu tidak pernah hilang di Saudi di bandara juga tidak pernah hilang. Jadi sampai berhari-hari di bandara itu akan tetap di situ barangnya tidak akan berpindah tempat sampai kemudian apa keamanan yang mengambil itu tidak boleh kita kemudian tidak boleh juga artinya apa namanya ketika sedang ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian itu tidak boleh tidak boleh apa namanya berburu nah, tidak boleh juga membunuh nah, membunuh kecuali haknya Islam apa haknya islam Seperti misalnya apa kisos Itu haknya islam Di tanah haram itu tidak boleh membunuh Tapi kalau membunuh itu harus dikisos Kisos ini haknya islam Itu haknya islam Maka di situ ada pemotongan tangan di tanah haram Kemudian penggal leher Kemudian dirajam Itu kan termasuk haknya islam Taib itu uh, berkaitan dengan haji Ada pun yang dibolehkan ketika sedang haji uh, Boleh ketika sedang haji ya Apa saja yang dilakukan bagi Kita katakan hukum asalnya Semuanya itu ketika haji adalah boleh Sampai kemudian datang dalilah Menyatakan bahawa itu tidak boleh uh, Artinya kalau yang Kaitannya dengan ibadah harus ada dalil perintahnya Kalau berkaitan dengan larangan Berkaitan dengan muamalah Itu harus ada larangan Kalau tidak ada larangan Maka silakan anda melakukan apa saja yang anda inginkan, misalnya anda pergi ke Saudi dagang silahkan, nggak bukan larangan ketika haji itu dagang, jual apa saja boleh ya kan, anda jualan apa saja kecuali jualan yang haram, jual rokok misalnya ya kan, ketika sedang haji baca jemaah haji bawa eh, satu koper isinya rokok dijual di tanah haram lumayan untungnya, keuntungannya itu di, bisa kita beli oleh-oleh penuh. Itu dengan dari hasil uang rokok. Ini termasuk yang haram. Tapi, e, ada pun yang dibolehkan. Sebagaimana di poin 300 itu. Di nomor 300. Adalah apa? Membunuh hewan yang memang diperintahkan oleh syariat. Dibolehkan membunuh. Jadi membunuh hewan yang memang di, bu, diperintahkan untuk dibunuh. Seperti misalnya apa? Dalam hadis dari A'isar radhiyallahu ta'ala nahi ini. Ini adalah bang ada lima kangsun minat Dawabi kuluhun nafasi yutalna filheli wal harom. Ada lima hewan yang diperintahkan untuk dibunuh baik ketika sedang haji ataupun tidak sedang haji. Artinya baik ketika sedang haji, yo ya silahkan anda bunuh. Yang pertama adalah burung. Kalau anda ketemukan burung gagak, burung gagak ketika sedang haji temukan, ya bunuh. Dan membunuh ini berburu dan membunuhnya itu boleh Karena itu diperintahkan oleh syariat Al-Gurab Ini juga dalil menunjukkan kaum muslimin tidak boleh melihara burung gagak. Diperintahkan dibunuh kok dipelihara Itu kan bertentangan dengan logika Diperintahkan oleh syariat membunuhnya Sementara kita memeliharanya Kemudian tapi kalau di Indonesia jangan punya orang dibunuh gitu ya Karena kaitannya dengan uh, hukum yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah alhidaa. Ah. Alhidaa ah itu burung uh, burung elang atau yang semisalnya, burung garuda, burung rajawali. Itu juga diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Kemudian yang ketiga lakrob. Kala jentik ketika sedang haji kok ada kala jentik dibunuh aja. Dan itu tidak ada hukum uh, termasuk perkara yang dibolehkan. Kemudian walfa'ratu tikus. Kemudian Al-Kalbulakur Binatang yang menerkam ya, Maksudnya ada anjing Mungkin binatang buas yang lainnya Anda temukan di padang pasir Ya sudah dibunuh Ini termasuk yang Dibolehkan Taib saya kira itu Berkaitan dengan haji Kita lanjutkan bab tentang yang berikutnya adalah uh, Babul hadhi wal adahiyya wal lakikah Sembelihan hewan itu, sembelihan hewan itu ada ada tiga macam, ada tiga macam sembelian yang dimasukkan di sini. Yang pertama namanya Al-Hadiyu al alhadiyu al ini adalah sembelihan karena memilih haji tamat atau haji kiron atau sembelihan di sini karena pelanggaran. Jadi al-hadiy itu adalah sembelihan yang dilakukan ketika memilih haji tertentu ibadah tertentu yang memang tebusannya harus dengan menyembelih. Yang kedua itu adalah apa? E, menyembelih karena itu pelanggaran. Itu namanya al-hadiy. Al-hadiy. Jadi pelanggaran haji itu diganti dengan menyembelih seekor kambing misalnya. Itu pelanggaran. Pelanggaran ini tebusannya dengan cara apa? dengan cara menyembelih hewan ini al alhadio namanya ada juga sembelihan yang lain namanya adhia kurban nah, itu juga ada namanya sembelihan kurban jadi kalau kurban menyembelih nah, karena memang ini di eh, apa namanya salah satu ibadah yang disyariatkan kemudian ada sembelihan yang ketiga namanya akiko akiko itu karena kelahiran ini tiga bentuk penyembelihan. Nah, tiga ada namanya al Hadiyu, al, -al Udhhiyah dan ada al Akikah. Semuanya adalah mananya sembelihan. Ini tentunya yang uh, sembelihan yang disyariatkan. Karena sembelihan itu sebenarnya banyak. Ada sembelihan yang syar'i, yang kedua ada sembelihan yang tidak syar'i. I. Kalau sembelihan yang syar'i sembelian yang disyariatkan ini macamnya ada tiga ya kan? ada al-hadiyu, ada al adhiyya kurban, ada uh, akikoh Adapun yang tidak syar'i yang tidak syar'i, termasuk yang tidak syar'i, artinya menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala sembeli untuk tumbal ruat bumi, ruat jembatan ruat sedekah laut dan ya ini semuanya adalah apa? Kita katakan sembelihan yang tidak tidak syar'i i. atau menyembelih untuk acara-acara bid'ah. Ah. Acara-acara bid'ah, ah. misalnya menyembelih untuk acara apa namanya? peringatan-peringatan, itu semuanya adalah termasuk kita katakan adalah apa? ini termasuk penyembelihan yang haram termasuk juga penyembelihan yang syar'i adalah untuk pernikahan. Jadi untuk nikah, khalifah Nabi saw mengatakan awlim walau bisa, walimala walaupun hanya dengan seekor kambing. Di sini ada juga penyembelihan yang disyariatkan Yang boleh penyembelihan yang boleh itu apa? Contohnya untuk yang yang dibolehkan adalah menyembelih untuk diperjualbelikan, nyembelih ayam diperjualbelikan, nyembelih kambing diperjualbelikan. Nyembeli sapi untuk diperjualbelikan, nah sembelian ini termasuk apa? Boleh termasuk sembelihan yang di yang dibolehkan walaupun itu adalah apa? Kita katakan ini kan itu kan niatan kepada selain Allah ya kan? Menyembelih untuk dijual kan? Terus selain siapa? Kan kepada selain Allah. Tapi itu termasuk yang dibolehkan. Misalnya nyembelih untuk tamunya. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh tiga malaikat, Nabi Ibrahim langsung apa? pergi ke belakang yang beli anak sapi. Kemudian disuguhkan, ternyata malaikat ini kan tidak makan, namanya malaikat tidak makan ya kan. Kemudian afala <tik> ta'kulun? Ah, kan di situ dalam surah Zariyat dia badikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat. Yaitu adalah halatakah hadis dhaif Ibrahim al-Mukarramin. Yaitu dalil alaihi faqalu salama, qala qalu ya qala salamun qaumu mungkarun. Faraba ila ahlihi, faja'a bi hijlin samin. Jadi Ibrahim pergi ke belakang fa, uh, uh, Dia menyuguhkan anak sapi yang gemuk فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ Nabi Ibrahim menyuguhkan kepada mereka Kemudian uh, tidak dimakan Orang Arab kalau ada makanan yang disuguhkan tidak dimakan Ini berarti tamunya yang jelek Tamu paling jelek itu adalah apa? kalau disuguhkan makanan tidak dimakan Itu orang Arab, secara umum kalau antum bertamu sama orang Arab, antum tidak makan, ya kan? Wah itu berarti tamunya paling jelek, dianggap tamu yang paling jelek. Tapi kalau ngabisin, wah itu tamu paling mulia. Walaupun anda kejang, anda makan sampai habis, ya kan? Walaupun anda pulang sampai muntah-muntah, ya kan? Mencret, nah itu tamu yang paling bagus. Itu orang Arab. Jadi ini juga apa kebiasaan ya? Kalau anda bertamu di suguhan, karena orang Arab itu suguhan macam-macam ya kan ditugukan pertama, nanti kedua, ketiga Nanti keluar semua makanannya Dari yang ringan sampai yang paling berat Itu keluar semua Maka kalau dikasih ringan nah, Jangan makan semuanya nah, Nanti karena yang berat di belakang nah, Yang berat-berat nanti di belakang ya kan? Kalau sudah makan Makan besar ya sudah Lantung disuguhkan Kambing dibagi empat Suguhkan di depan anda Nah di apa namanya potongannya gede-gede besar ya kan, itu harus habis itu. Usahakan habis, usahakan. Ya kan? Jadi jangan sampai malu-malu kucing, ya kan? jangan. Orang Arab tidak mengenal malu-malu kucing. Kalau anda tidak makan berarti jelek, itu aja. Walaupun anda mengatakan waduh saya tidak kuat, iya kan. Tahunya makan, makan di depan dia kalau bisa sampai habis bersih habis bersih maksudnya nanti uh, besok diundang lagi dan disamuni ya kan ada samunnya lagi ya kan wah ini berarti tamunya bagus ini ya. tamunya mulia nah, mulianya tamu itu karena menghabiskan makanan tuan rumah kalau orang Indonesia kan disukukan bu jangan dihabisin ya kan? Akan? gitu bahasa isyarat ya kan kalau ngabisin makanan itu kok eh, taundang tahun damne ya kan? karena eh, apa namanya Type itu e, macamnya. Type kita lihat yang pertama apa namanya al-hadiu. -ha, Al Kalau al-hadiu saya kira sudah ya dalam bab haji. Nah, bab haji itu tadi apa tadi ada yang e, dia menyembelih karena memilih ibadah tertentu seperti memilih haji tamatu dan haji kira memang itu harus diganti dengan menyembelih seekor kambing atau pelanggaran haji. Pelanggaran haji ya tentunya apa? Ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sesuai dengan sebesar yang dia makan seperti misalnya berburu. Kalau berburu onta maka harus diganti dengan onta. Tapi itu adalah ee, hadiyu. Adapun adohiyah kurban, kalau hadiyu ini hukumnya adalah wajib. Kalau al-hadiyu hukumnya adalah wajib karena itu adalah tebusan, wajib dibayar itu hadiyu menyembelih seekor kambing bagi yang memilih haji tamat itu wajib kalau tidak tidak ada uang untuk membeli kambing bagi yang memilih haji tamat tidak ada uang maka harus diganti dengan apa ada tiga ada dua pilihan selain menyembelih kambing adalah apa yang pertama adalah uh, uh, apa berpuasa sepuluh hari diganti dengan puasa sepuluh hari tiga hari dilakukan ketika sedang haji dan tujuh hari ketika kembali ke negaranya. Ini uh, al-hadi. Tapi adapun kurban, kurban ini hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang paling kuat dari para ulama, kurban itu hukumnya adalah sunnah. Karena kurban itu ada yang tiga pendapat, ada yang mengatakan wajib a'in ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa kurban ini adalah sunnah. Mana dalil yang menunjukkan karena Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain dari kibar itu mereka suatu saat pernah meninggalkan namanya kurban. Kenapa? Karena khawatir uh, umat itu akan menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Seperti Abu Bakar dan Umar itu keduanya tidak berkurban. Sengaja tidak berkurban, padahal apakah keduanya mampu, uh, tidak mampu? Tidak mampu. Dia mampu untuk berkurban tiap tahun tapi apa dia meninggalkan dalam kenapa karena, karena khawatir nanti umat akan mengatakan bahwa itu adalah wajib demikian juga Abdullah Mas'ud Abdullah Mas'ud mampu untuk dia berkorban tapi dia apa meninggalkan karena juga nanti khawatir umat ini akan menyatakan bahwa itu adalah wajib artinya apa dalil menunjukkan bahwa itu adalah adalah sunah taip adapun uh, hewan kurban kalau hewan kurban kalau kurban berarti hanya terbatas pada tiga hewan yang boleh disembelih. Hanya terbatas pada tiga hewan yang pertama adalah unta, sapi, dan kambing. Selain daripada tiga ini, itu adalah tidak ada kurban. Walaupun pendapatnya Imam Abu Hanifa mengatakan selain dari tiga ini boleh, tapi itu pendapat yang paling lemah. Selain dari ketiga hewan itu boleh berkorban itu adalah pendapat yang paling lemah pendapat yang paling kuat bahwa hewan yang dijadikan kurban hanya tiga, unta dengan segala macam jenisnya, kambing dengan eh, sapi dengan segala macam jenisnya, dan kambing dengan segala macam jenisnya. ini adalah apa namanya hewan kurban. maka ayam tidak boleh dijadikan kurban, bebek tidak boleh dijadikan kurban, kelinci yang lainnya. tapi itu kurban. adapun uh, Syarat hewan kurban, syarat hewan kurban, syarat hewan kurban itu adalah apa? Di antaranya adalah apa? Di antara syarat hewan kurban itu telah mencapai usia, telah mencapai usia kurban, telah mencapai usia kurban. Kalau kota usia yang boleh dijadikan kurban syaratnya adalah apa? Usia lima lima tahun kurang dari lima tahun maka tidak sah nah, sembelihan kota. Jadi ontai itu syaratnya harus berapa? 5 tahun. Kalau sapi syaratnya 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun. Sangga sekurban. Tidak sah. Sapi kalau nyembelenya. Uh, usianya 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 10 bulan maka tidak sah. Jadi harus 2, 2 tahun sempurna. 24 bulan. Itu sapi. Kalau kambing. Kalau kambing adalah apa, kalau dilihat kalau kambing jawa itu satu tahun Tapi kalau gembel 6 bulan sudah boleh Itu adalah apa namanya, e, domba itu 6 bulan itu sudah boleh Tapi kalau kambing jawa, e, etawa atau apa namanya e, Itu harus usia 1 tahun Itu adalah usia yang eh, apa namanya itu syarat kurban ya syarat kurban adalah telah mencapai usia hewan itu disembelih. Adapun hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban itu juga ada empat. Yang pertama adalah artinya yang eh, tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban itu ada empat Atau istilahnya cacat Cacat itu cacat itu dibagi tiga Ada cacat yang tidak sah kurbannya Yang kedua ada cacat yang tidak disukai Jadikan hewan kurban Yang ketiga ada cacat yang boleh Dijadikan hewan kurban jadi cacat itu macamnya ada tiga ya Cacat Yang pertama apa tadi Cacat yang tidak sah dijadikan hewan kurban Nah cacat yang tidak sah dijadikan hewan kurban itu macamnya ada empat Yang pertama adalah apa Jelas-jelas buta matanya Jelas buta matanya itu tidak sah dijadikan hewan kurban Baik itu matanya satu atau matanya dua buta Maka itu tidak sah dijadikan hewan kurban yang kedua sakitnya jelas penyakitnya itu jelas oh sapi ini kena penyakit antrak nah, itu nggak boleh dijadikan hewan kurban artinya sapi yang berpenyakit jelas-jelas dia berpenyakit maka itu tidak boleh dijadikan hewan kurban yang ketiga adalah cacat pinggang misalnya kakinya satu nggak ada Iya kan, kakinya satu nggak ada bisa nggak dijadikan hewan kurban tidak boleh itu cacat yang tidak sah. Nah, kakinya empat satu nggak ada atau misalnya satu patah itu nggak boleh jadikan hewan kurban. Atau satu besar satu kecil itu juga tidak boleh. Iya kan, pokoknya cacat walaupun badannya gemuk tapi kalau kakinya salah satunya cacat maka itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang keempat adalah apa tidak punya daging kurus kerempeng beli kok kambing tidak ada yang kurus sekali harganya tiga ratus ribu kurus sekali itu nggak boleh ya kan tapi itu cacat yang kita katakan adalah apa tidak sah dijadikan hewan kurban kemudian yang kedua ada cacat yang makruh yang tidak disukai seperti contohnya apa cacat yang misalnya apa telinganya uh, cuil, bulunya nggak ada itu makro hukumnya uh, di jadikan kurban atau misalnya apa namanya uh, misalnya apa namanya tanduknya uh, ini kalau tanduk itu masih termasuk bully kalau tanduk adalah bully tapi eh, kalau misalnya cacat itu misalnya apa namanya botak, nah, ini boleh. Termasuk cacat yang dibolehkan. Tapi ini e, cacat yang kita katakan e, yang bisa dijadikan hewan. Ada cacat yang bu, tidak boleh, ada cacat yang boleh, dan ada cacat yang tidak boleh. Adapun e, yang berikutnya berkaitan dengan berkorban itu hendaknya ada beberapa yang istilahnya hewan kurban yang paling bagus untuk dijadikan hewan kurban itu yang pertama yang paling bagus ya hewan yang paling bagus dijadikan hewan kurban yang pertama adalah apa tentunya yang paling sehat itu yang sehat yang kedua yang paling mahal harganya ini kita baku ini kita katakan yang paling bagus paling berarti paling sehat yang kedua paling besar harganya Semakin besar harganya, maka itu semakin bagus ya kan. Harganya sapi 1,5 miliar. Ya kan, dengan yang 15 juta ya beda ya kan. Beda, itu sudah harganya saja sudah beda tentunya adalah Pak. Uh, itu beda, 1,5 1,5 miliar. Ah, uh, ya kan? Kan ada sapi 1,5 miliar, itu kan harga untuk presiden ya kan Korbannya presiden ya. dengan berat e, satu ton setengah dua ton dua ton sapinya hidup ditimbang dua ton. Kalau kita kan sapi sapi kita beli berapa? Malah tiga kintal ya kan? Tiga kilo 300 kilo 500 ratus ya beli yang dua ton satu truk sendiri hmm. sapinya. Antara tanah dengan perut itu hampir sama Hampir perutnya dengan tanah itu mau nempel Itu saking besarnya Itu paling bagus Yang ketiga tentunya adalah apa? Kalau tadi yang paling sehat Paling besar harganya Kemudian nah Yang tentunya adalah apa? E, pilihan yang paling bagus kalau pilihan kurban yang pertama satu orang satu ekor unta. Itu paling bagus. Iya kan? Satu orang apa? Satu orang untuk satu ekor unta. Kalau tidak sanggup, maka yang kedua, yang kedua apa? Satu orang satu ekor sapi. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga satu orang, satu ekor kambing Yang keempat, urutan yang keempat uh, Urunan onta Urunan onta Maksudnya satu onta dipikul orang dua, orang tiga, orang empat, orang lima, orang enam, orang tujuh Sampai sepuluh Kemudian yang kelima, urutan yang kelima, urunan sapi ya kan? Tidak ada lagi urutan kenal Tidak ada urunan kambing Ya kan? Ada gak urunan kambing kurban? Ah gak ada Yang ada hanya urunan ontah dan urunan sapi Satu sapi dipikul orang tujuh Tujuh itu maksimal ya Tujuh itu maksimal Artinya Kalau lima gimana? Ya lima lebih utama dari tujuh Tiga ya, lebih utama dari lima Kan gitu ya kan Sapi orang dua yang mikul itu bagus Iya kan tapi kalau paling bagus satu orang Satu ekor sapi Taip. Kemudian uh, Untuk kurban Untuk kurban Adalah apa Jadi apa namanya Jika kepala keluarga Yang berkurban Maka itu akan mencukupi untuk seluruh keluarganya untuk mencukupi seluruh keluarganya Jadi kalau misalnya begini Bapak yang berkurban Maka itu akan mencukupi untuk seluruh Anak dan istrinya Anak dan istrinya Itu kalau Bapak yang berkurban Tapi kalau istri yang berkurban Itu hanya cukup untuk dia saja Maka kalau kita berkurban Pakai atas nama Bapak Atas nama suami Nanti istri dan anaknya masuk semua walaupun seekor kambing. Tapi kalau misalnya ini kurban istri saya, oh berarti hanya pahalanya itu untuk istrinya saja. Paham ya? Jadi, maka tidak boleh seorang itu berkurban atas nama orang lain. Tidak boleh seseorang itu berkurban atas nama orang lain yang walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah meninggal, itu tidak boleh kecuali Ya kita katakan eh, Artinya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu gak boleh Gak boleh Ditinjau dari sisi manapun itu gak boleh Misalnya Saya ingin berkorban atas nama orang tua yang sudah mati Meninggal Makanya itu gak boleh Tidak boleh secara khusus Karena tidak ada dalil yang Menyatakan bahwa berkorban secara khusus untuk orang tua yang sudah meninggal Itu tidak boleh Tapi kalau anaknya Berkorban Maka orang tuanya mesti dapat, walaupun orang tuanya sudah meninggal, walaupun tidak dia niatkan untuk orang tuanya, insya Allah pahala kurban anak ini pasti akan sampai ke orang tuanya. Tapi kalau menghususkan kurban untuk orang tuanya itu tidak boleh, dan juga tidak boleh berkorban kepada orang lain, walaupun orang itu masih hidup, ya kan? Tapi dia sendiri belum pernah berkorban, itu juga nggak boleh. Saya pengen si A berkorban biaya dari saya, tapi saya sendiri belum berkorban, maka itu enggak boleh. Kalau anda pengen orang yang hidup, pengen berkorban untuk orang lain, ya paling tidak dua, satu untuk dirinya dan satu untuk orang lain atas nama orang lain. Tapi kalau orang atas nama orang lain, tapi si orangnya sendiri yang ini bersodakot tidak berkorban, maka itu tidak boleh kenapa? karena dirinya lebih utama untuk uh, berkorban daripada orang orang lain tapi ini adalah uh, korban dan korban ini tidak boleh sedikit pun diberikan kepada tukan jagal itu dari hewan korban itu sama sekali itu tidak boleh misalnya ini tukan jagal dikasih kepalanya itu tidak boleh tukan jagal dikasih kulitnya kakinya tidak boleh iya kan itu nggak boleh mengkhususkan upah dari tukang jagal dari hewan kurban itu nggak boleh upah itu harus diberikan dari kantong pemilik berapa harga satu sapi tiga ribu sudah dibayar tiga ribu ya kan adapun kulit dan kakinya kita ambil kalaupun misalnya setelah dikuliti kemudian kita kasihkan lagi tukang jagal pemilik yang ngasihkan ya itu nggak ada masalah ya kan itu urusan apa namanya e, tapi kalau misalnya ini upah nah itu enggak boleh maka daging pun juga ndak boleh sebagai upah misalnya ini kita kasih tukang jagal itu 5 kilo sebagai upah itu enggak boleh ya adapun tukang jagal mendapatkan daging sebagaimana hadiah pada umumnya hadiah sedekah kepada tetangga kanan kiri dan dia sebagai tukang jagal kita kasih daging biasa nah itu boleh tapi kalau sebagai upah itu sama sekali tidak Nah, tidak dibolehkan Itu kaitannya dengan uh, korban Kemudian yang berikutnya Terakhir kaitannya dengan sembelihan yang ketiga adalah Akikoh Akikoh ini termasuk juga adalah sunnah uh, Walaupun sebagian dari ulama berpendapat itu adalah wajib Kebanyakan berpendapat adalah wajib Akikoh itu adalah wajib Tapi pendapat yang Yang paling kuat dari para ulama Ulama fikih bahwa akikoh itu adalah sunnah Jadi bukan uh, Kewajiban Artinya apa sandinya itu adalah wajib, berapa banyak nanti manusia berdosa. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak mampu, gimana dia? Ilang? Yang tidak mampu itu dia bisa berakikoh. Maka para ulama menyatakan bahwa ini adalah sunnah. Sandinya itu dari awal hukumnya adalah wajib. Maka orang miskin, kasian, dia berdosa terus dia sampai dia dewasa berdosa terus, karena dia tidak bisa berkurban, tidak bisa apa menyembelih, menebus atas kelahiran. Itu gak bisa Maka pendapat yang paling kuat bahwa Akiko itu adalah sunnah Dan sunnahnya Akiko itu adalah pada hari ketujuh Kalau tidak sanggup pada hari ketujuh Ya sudah Pada hari-hari yang dia sanggup Tidak mesti hari 14, 21, 28, 32 Itu tidak mesti Tidak mesti harus apa namanya Harus eh, kelipatan tujuh itu enggak jadi sudah, kalau hari ketujuh tidak mampu Ya sudah Di, apa, Dia berakikoh itu sampai dia mampu Usianya 65 tahun baru dia mampu Ya sudah, 65 tahun baru akikoh Ini adalah apa namanya Kenapa? Karena akikoh itu adalah apa? Ini adalah Apa namanya, hutang kepada Allah Termasuk dihitung hutang kepada Allah Kalau hutang kepada Allah Ya dia bayar sesuai dengan Kesanggupannya kemampuannya, pada usia berapa saja dia dia mampu dan memang bisa membeli ya sudah, dia ber, berakiko untuk dirinya sendiri walaupun usianya sudah 70 tahun misalnya, 80 tahun dan akiko ini kita katakan adalah apa itu sunahnya pada hari ketujuh saja dan tidak boleh kurang hari keenam dan hari ketujuh itu dihitungnya adalah apa Hitung, hitungannya adalah hijriyah bukan miladiah, bukan masehi Misalnya dia lahir maghrib tadi malam tanggal eh, tadi malam maghrib itu hitungannya hijriyah itu sudah tanggal ya kan artinya sudah dihitung tanggal maghrib itu kan hijriyah kalau milad kan nanti pukul 00 Iya kan pukul 00 maka eh, hitungannya hari itu adalah hari hijriyah. Jadi kalau dia lahir tadi malam Maghrib Lahir berarti Akikohnya hari apa? Ini malam Ahad misalnya Malam Ahad lahir Berarti Akikohnya hari Sudah terhitung hari Ahad Sabtu Dua Senin Tiga Selasa Empat Rabu Lima Kamis Enam Jumat Berarti nyembelianya hari Sabtu Itu adalah Akikoh eh, dihitung Adapun akiko itu sendiri Adalah e, Sembelihan itu karena sebab Kelahiran Laki-laki itu dua ekor kambing Kalau wanita satu ekor Kambing Jadi untuk laki-laki dua ekor Kalau untuk Perempuan adalah satu ekor Kambing Tapi kalau misalnya dia Miskin mampunya cuma satu Ya sudah satu aja Ya kan Misalnya dia punya anak laki-laki dan dia mampunya cuma satu, ya sudah dia nyembreng satu aja. Nah, dia nyembreng satu saja karena e, bukan termasuk kewajiban. Jadi bukan termasuk kewajiban. Dia mampunya sunahnya itu kan dua laki-laki. Kalau misalnya memang sama sekali tidak mampu dua, ya sudah satu aja cukup, ya kan. Itu kalau apa namanya. Dan namanya akikoh itu adalah apa? Akikoh itu Uh, kita katakan adalah apa namanya uh, Boleh kita makan Boleh kita sodakohkan Dan tentunya sodakoh itu adalah Lebih utama kalau akikah Kalau kurban Sepertiga untuk pemilik Kalau kurban Pemiliknya itu sohibul kurban itu Boleh lebih banyak Dia ngambil separoh-separohnya dia sodakohkan Boleh, gak ada masalah Dua pertiga diambil Sepertiganya dia sodakohkan juga gak ada masalah Kenapa? Karena hadit Nabi mengatakan apa? Sepertiga untuk dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. Ya kan? Kalau dua pertiga diambil, ya kan, untuk dibakar dan disimpan, ya boleh. Ya kan? Maka sepertiganya disodakokkan. Tapi kalau bersodako keseluruhannya itu adalah lebih utama dan boleh dia makan, boleh dia makan. Baik itu hewan hadiu. Hadiah kurban akikoh sahidnya itu pemiliknya itu boleh dia makan, boleh dia makan termasuk di dalamnya akikoh boleh dia makan dari sembelihannya. Ini uh, kita katakan adalah. Adapun yang sunnah pada bayi di samping akikoh ada tujuh yang sunnah pada bayi yang baru lahir. Yang pertama tadi apa Pak Itu hari ketujuh ya Itu sunnah pada bayi yang baru lahir Hari ketujuh Yang pertama adalah Akiko Yang kedua dikasih nama Diberi nama Hari ketujuh itu sudah punya nama Dan nama yang paling bagus Ambil nama yang paling bagus Nama Abdurrahman Kalau laki-laki Abdullah Kalau perempuan Siapa? Amatullah Amatullah itu perempuan Kalau Abdullah itu kan laki-laki Perempuannya namanya Amatullah Nama yang paling bagus itu adalah Menisbahkan kepada Allah Yang kedua Nama yang paling bagus Artinya nisbahnya kepada Allah ya, Misalnya Abdullah, Abdul Rahman Abdul Jabbar, Abdul Ghafur Abdul Haris, Abdul apa namanya e, Pakai dari nama-nama Allah Kemudian yang kedua nama yang paling bagus itu dari para nabi dan rasul. Itu kasih namanya dari nabi dan rasul. Maksudnya kalau laki-laki ya. Misalnya apa? Kan tidak ada nabi perempuan ya. Perempuan lahir kasih nama Ibrahim. Tidak boleh. Misalnya kasih nama mulai dari Adam, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai kepada Muhammad. Itu nama yang paling bagus. Kemudian nama yang paling bagus yang ketiga... Adalah nama orang-orang soleh dari kalangan sahabat. Sepuluh orang dijamin masuk surga. Nah, misalnya Abu Bakar, kasih nama Umar, Utsman, Ali, kemudian uh, Saatim Nabi Wakas Saat, kemudian Jubair, kasih nama uh, apa? Uh, Abdurrahman ibnu Auf, Abdurrahman. Tapi itu sudah nama Allah ya. Kasih nama-nama dari kalangan sahabat yang bagus, ya kan? karena tentunya kalau dinamakan sahabat itu maksudnya bagus ya semua karena sahabat itu istilah sahabat itu untuk yang karena sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal dalam kondisi muslim itu namanya sahabat maka semua sahabat itu bagus ya kan semua sahabat itu bagus diganti kasih nama dari kalangan sahabat ya kan? kalau wanita dikasihlah nama dari kalangan sahabiyah asma Aisyah, Fatimah, Khadijah, ya kan? Itu dari dari apa namanya? Uh, Hafsah. Itu kan nama-nama yang uh, bagus. Yang tidak boleh itu nama dari malaikat, itu enggak boleh. Jangan ya kasih yang tidak boleh. Kalau itu tadi yang boleh ya. Yang tidak boleh, kasih nama yang tidak boleh adalah apa? Satu. Dari nama-nama Allah tidak diiringi dengan Abdun misalnya kasih nama anaknya Allah enggak boleh kasih namanya anaknya Rahman pendapat yang paling kuat itu khilaf ya tapi itu juga enggak boleh kasih nama anaknya Rahman Ar-Rahim Al-Jabbar Al-Ghafur itu jangan karena itu ada khilaf ada khilaf ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh ya sudah kalau ada khilaf ambil yang paling selamat jangan digunakan ya kan kalau pengin menggunakan tambahkan kalimat Abdul Abdul Jabbar, Abdul Haris, Abdul Ghafur Itu silakan. kalau itu tidak ada khilaf Yang kedua Tadi yang pertama apa tadi Tidak boleh nama Allah Yang kedua tidak boleh nama malaikat Jangan kasih nama anak kita Sama sekali itu dari malaikat Ridwan, gak boleh Ridwan itu siapa Apa nama malaikat atau bukan itu Hah? Itu gak boleh Kasih nama Nama anaknya Malik, gak boleh nak kasih nama malaikul maut wah itu sangar ya kan? Kasih nama ananya Israel wah oh, nggak ada nama Israel malaikat nama Israel itu nggak ada Israfil nggak boleh Jibril juga nggak boleh kasih nama ananya apa namanya ah ha? apa Zabania nah, malaikat Zabania yang nanya marubuk wah madinuk ya kan? Kemudian dikasih nama anaknya Rokib dan Atid. Nah, Rokibun Atidun. Nah Itu enggak boleh. Kasih nama. Ada nama anaknya Muhammad Rokib. Nah, jangan. Rokib itu bukan. Itu nama malaikat. Enggak boleh. Nah, jangan kasih nama dari kalangan malaikat. Yang ketiga. Tidak boleh kasih nama lebih dari tiga kata. Jangan kasih nama anak itu lebih dari kata Ini zaman sekarang ini Masya Allah kasih nama itu sampai lima kata Muhammad Nasiruddin Itu sudah tiga Muhammad Nasiruddin itu gak boleh Muhammad Nasiruddin itu sebenarnya sudah tiga Muhammad Nasiruddin Tiga kata itu para ulama menyatakan tidak boleh kasih nama Anak itu lebih dari tiga lebih dari dua bukan lebih dari tiga, lebih dari dua. Minimal tidak boleh tiga, tiga itu sudah tidak boleh. Tiga itu tidak boleh. Artinya nama itu jangan sampai kita ini kasih nama anak ini santri kita absennya sampai absennya nggak bisa ditulis ya kan. Apalagi ada nama Muhammad Farisul Islam Farisul Islam Saifuddin Itu Masya Allah Muhammad Farisul Islam Saifuddin Muhammad Faris Islam ha? Saifuddin Itu sudah lima kata nulis ijazah bingung iya kan? Ya. Sampai Itu jangan Lebih dari maksimal itu dua Ada gak nama Nabi lebih dari dua ada nama nabi lebih dari dua nama nabi itu cuma satu sahabat, ada gak namanya lebih dari dua sahabat kalau bin-bin itu bukan bukan anu ya itu bin itu memang sunnah itu bin adalah misalnya uh, kita katakan bin-bin itu minimal tiga itu itu bukan termasuk bukan masuk dalam kategori nama karena itu putra misalnya Umar Ibnu Al-Khattab ya kan Umar itu memang nama itu sunnah, pakai ibn Tapi umar, namanya cuma umar Umar to' itu sudah satu kata Ibn al-Khattab itu baru bapaknya Jadi tidak ada sahabat itu lebih dari dua, enggak ada Coba tanya, sahabat mana yang lebih dari dua Ada enggak? Salman, berapa itu? Satu Al-Faris itu karena nisbah kepada negerinya Negeri Faris, Persia itu boleh kalau nama misalnya uh, apa namanya Aljawi, Albanteni, ya kan Kalimantan, ya kan Sumateri itu nggak ada masalah. itu bukan nama karena itu adalah penisbatan kepada tempat kelahiran dia. seperti misalnya Alimam An Nawawi, Alimam An Nawawi itu memang lahir di kota Nawawi. namanya bukan Nawawi, Nawawi itu nama kotanya. tapi marufnya dengan kota Imam Nawawi. Tapi namanya bukan Nawawi, iya kan? Imam Nawawi nawanya Nawawi, bukan namanya uh, ha? Imam itu gelar. Imam itu gelar, bukan bukan nama. Iya kan? Ibnu Hajar Alasqalani, Alasqalani namanya Alasqalani. Ibnu Hajar itu Alasqalani itu juga nama kota. Nisbah kepada kotanya. Tapi dia ma'rufnya dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu karena dia kunia. Kunia. Kunia namanya Ibnu Hajar. Alah sekolah ini nama kotanya. Tempat dia lahir. Tapi ini kita katakan adalah apa? Tidak ada nama sahabat itu Lebih dari tiga, lebih dari dua itu gak ada. Ada yang lebih dari dua gak ada. Kalau Abu Abu Hurairah, Abu Mas'ud itu itu kunia jadi bukan nama itu kunia dan disunahkan adalah pakai kunia walaupun anda tidak punya nama anak itu misalnya disunahkan untuk memakai kunia tip yang berikutnya yang disunahkan kemudian yang ke berapa tadi nama yang tidak boleh lagi ya lebih dari tiga lebih dari dua yang berikutnya nama yang tidak boleh itu adalah nama-nama yang uh, apa namanya menyerupai orang kufar Kasih nama ke anaknya John Kasih nama anaknya tuh kasih Orang-orang kafir Kasih nama anaknya Obama Gak boleh Jangan kasih nama Obama Kasih nama Michael Jackson Kasih nama anaknya Pokoknya nama-nama tokoh yang Dari orang-orang kufar itu gak boleh Walaupun misalnya apa Nama yang punya toko berpengaruh, ya kan? Gak boleh. Kalau orang kufur gak boleh kasih nama Neil Armstrong. Apalagi penemu listrik, Hah? Thomas Alpha Edison, ya kan? Eh boleh. Walaupun itu orang-orang yang kita katakan penemu kasih nama kok Aristoteles, ya kan? Ya kan? Kasih nama Socrates itu nggak boleh. Walaupun itu Plato kasih nama apalagi eh, itu yang nggak boleh kasih nama yang apalagi kasih nama yang yang itu kesannya jelek Doraemon kasih nama kok Doraemon iya kan Doraemon artinya apa tidak beriman iya kan iya. itu Doraemon itu Doraemon iya kan nggak punya iman itu kan gak boleh kasih nama Dan tidak mesti dari Al-Quran itu Mesti bagus Kasih nama kalau nanya La-Kafirun Gak boleh Kasih kok nama La-Kafirun Kasih nama Apa nama Al-Munafikun Al-Fasikun Al-Dhalimun Walaupun itu dari Al-Quran Itu gak boleh Tapi ini Nama-nama yang Nama-nama Kasihlah nama-nama yang Bagus Yang indah dan juga tidak boleh nama-nama yang tazkiyah Tazkiyah Nama-nama tazkiyah itu nama-nama yang e, Memberikan tazkiyah Bahwa ini Misalnya namanya bagus Itu gak boleh Misalnya kasih nama Al-Barrah Itu gak boleh Al-Barrah artinya yang berbuat baik Selalu berbuat baik Itu gak boleh Kasih nama e, Misalnya apa namanya e, Khair al Khair. Kebaikan itu enggak boleh kasih nama Al Khair, kasih nama Al -barra, itu enggak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat kasih nama Al Khair diganti suruh ganti dengan Al Khayr, Ra-nya di belakang diganti dengan Lam jadi Al Khayr bukan Al Khair suruh ganti. Jadi Al Barroh disuruh ganti jangan pakai nama Barroh. Nama baik enggak boleh kasih nama nama yang menunjukkan taksir itu enggak boleh baik wallahu taala alam. Kemudian yang tadi ada tujuh sunahnya pada bayi yang baru lahir. Yang pertama aqiqah, kedua dikasih nama, ketiga dicukur rambutnya, yang keempat ditahnik. Tahnik orang tuanya mengunyah kurma sampai lembut, baru kemudian diambil, dimasukkan ke dalam langit-langit bayi. Itu tahnik namanya. Sunahnya pada hari ketujuh. Kemudian Dicukur rambutnya kemudian bersodakoh sebanyak rambut. Dicukur rambutnya habis. Ditimbang disodakohkan sebesar emas. Ya kan? Kalau dia mampu dengan emas. Kalau dia miskin perak. Ditimbang 2 gram. Dia bisa harga emas 1 gramnya 500. Sodakoh 1 juta. ya kan? Misalnya 2 gram timbangan rambutnya. Kalau dia miskin. Wah saya tidak bisa dengan emas sih. Eh tapi saya dengan perak enggak ada masalah. Harga perak berapa per gram? Misalnya 30.000 berarti 60.000. Ya sudah. Bagi orang yang uh, tidak mampu. Tapi bersedekah dengan uh, rambut. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau di buku ini ada 308 itu kan disebutkan apa? Uh, cuma disebutkan ada berapa di situ? Tiga ya? Mencukur memberi nama oh, Akiko, Akiko. Jadi ada tujuh ya. Ada tiga di sini, tapi di situ ada tujuh Akiko, Tahnik yang nggak ada di sini teknik. Kemudian bersodakos sebesar rambut. Kemudian mencukur. Kemudian apa lagi? Ah, apa? Tapi memberi nama sudah berapa itu lima yang enam, saya ulangi kasih nama akikol mencukur teknik mencuk bersodakok yang keenam keenam adalah uh, walaupun ada khilaf tentang mengazani pada hari ketujuh Bayi yang baru lahir di azani Azan Walaupun ini khilaf di antara para ulama ya e, Mengazani Kalau azan dan ikhoma itu tidak ada khilaf Kalau adisnya do'i Kalau azan dan ikhoma azan di sebelah kanan Ikhoma di sebelah kiri bayi yang baru lahir Itu adalah adisnya do'i Tapi kalau kanan Azan to' sebelah kanan Itu ada yang mulai khilaf Ada yang mengatakan adis ini hasan Ada yang mengatakan adis ini do'i Taib ini masalah khilaf uh, Di antara para ulama Kemudian yang ketujuh Apa yang ketujuh Anak yang baru lahir Taib ada tujuh semuanya Allahu Ta'ala Taib saya kira itu uh, Berkaitan dengan ini Insya Allah pekan depan terakhir Berkaitan dengan kitabul buyuk Jual beli Kita harapkan sampai Insya Allah buku ini habis untuk satu tahun prediksi. Dan saya akan habiskan walaupun hanya secara ringkas. E, untuk ujian juga saya sudah bikin soalnya 50 soal tapi sampai zakat. Sampai zakat. Untuk haji Insya Allah masuk dalam semester berikutnya. Haji soalnya sudah ada. Soalnya juga sudah ada untuk tahun semester berikutnya juga sudah ada untuk semester ini soalnya 50 pilihan ganda semua sebenarnya saya dikasih soal 25, 10 pilihan ganda atau BS, 5 soal essay ringkas, kemudian 5 uraian, 10 jawaban ringkasnya 5, tapi saya sudah kadung bikin 50 soal, type 50 soal pilihan ganda lengang aja ya, enggak usah. Pilihannya ada 5, maksudnya A B C D E. Tapi kalau untuk semester berikutnya, pilihannya juga ada 5, tapi apa? A jika pernyataan A B C D benar. Ya kan. B jika pernyataan A dan C yang benar. C jika pernyataan B dan D yang benar. D jika pernyataan E saja yang benar, nah yang apa tadi? Ada semuanya benar jika semuanya jika semua pernyataan itu benar. Tapi itu soal berikutnya, soal sudah ada dari haji sampai selesai, insya Allah sampai selesai. Maka diperhatikan mana yang kalau yang kira-kira jawabannya banyak, nah itu. Rukun Haji, wajib Haji itu kan jawabannya banyak itu, ya kan? Itu, kemudian jual beli goror, contoh-contoh jual beli goror nanti mana saja yang syarat-syarat jual beli itu kan banyak. Allahu taala alam, tapi mungkin tanya jawab. Tapi ada di buku di terjemahan di situ dua di nomor dua punya nggak bukunya? Oh nggak punya. Haji tamato itu adalah mendahulukan umrah baru kemudian haji itu namanya tamato. Tamato dia memilih umrah dulu baru haji. Dan ini yang paling banyak.